Bagaimana masyarakat Ustaz jika ada calon akhwat yang baik agamanya, tapi dia anak tunggal. Sementara di antara tanda wanita yang subur, tidak dari banyaknya keturunan ibunya. Yes, jadikan satu sebagai pertimbangan, dari sekian pertimbangan yang lain. Tau besar beda dibin, taribat jadat. Cara yang bagus agamanya, kamu selamat. Nah, kalaupun dia anak tunggal, bisa jadi kaitannya dengan sebab-sebab lain kalau engkau subur mudah-mudahan banyak anaknya nah